ia sah hajinya bila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun haji. Begitu tentang rukun Islam. Untuk menguatkan ingatan kita tentang pengertian dan duduk masalah masing-masing rukun itu. Wallahu a'lamu bismillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kata penanya, Pak Ustadz Anam mau tanya Dalam buku Tafsir Ibn Kathir Terjemahan Bahasa Indonesia Anam membaca beda pendapat ulama tentang baca surat Al-Fatihah dalam sholat Dalam pernyataan hadis yang berbunyi Bacaan imam dalam sholat Yaitu Al-Fatihah sama dengan bacaan makmum Dikatakan bahwa hadith ini da'if sanatnya Tolong beri penjelasan Jazakumullah khairan kathira wa iya'kum Ya hadis ini da'if Namun ada penjelasan dari Abu Hurairah bahwa ketika imam membaca al-Fatihah itu dan membaca surat itu kita mengikutinya dengan hati tidak dengan ucapan ini adalah thariqatul jam'i menggabungkan dua pengertian yang Semula tampaknya Dua pengertian itu bertentangan Tetapi melalui Toriqotul Jam'i Menjadi tidak bertentangan Dalam hal ini Abu Hurairah menggabungkan Dua pengertian Yaitu Pengertian pertama Di Perintahkan oleh Allah untuk kita mendengar bacaan imam ketika sholat kemudian perintah yang berikutnya adanya ketentuan supaya membaca al-fatihah sebagai rukun sholat kita disuruh baca tapi kita disuruh mendengar bacaan imam bagaimana ini? Nah, digabungkan dengan cara Abu Hurairah mengatakan ialah engkau mengikuti bacaan imam itu dalam hati sehingga karena mengikuti dalam hati engkau semakin kuat dalam memperhatikan bacaan imam ya ya dan hal ini diterangkan di dalam berbagai uh, kitab para ulama kata penanya Surangan hadith dalam buku sifat solat Nabi karya Albani, bohsoh salam terakhir dalam solat "assalamu alaikum" diubah menjadi "assalamu ala nabiina" atau nabiin apakah hadis ini sahih ya memang sahih hadis tersebut dan uh, itu satu riwayat dari riwayat-riwayat yang ada riwayat tentang bacaan uh, at-tahiyat Kemudian Ustadz apakah doa di dalam sholat S Selain Bacaan sholat itu Dilafatkan Atau hanya di dalam hati Ya <tuh> bacaan di dalam sholat Selain dilafatkan Juga di dalam Hati dua-duanya Ditunaikan Hati itu disibukkan dengan bacaan tersebut, tidak disibukkan oleh pikiran-pikiran lain, dilafatkan dan di diucapkan dalam hati. Kalau doa itu adalah beris uh, doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Adapun doa yang kita memanjatkan kepada Allah dalam kondisi kita tidak hafal untuk memanjatkan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, nah, itu kita membacanya dengan kita memanjatkan dengan bahasa kita sendiri namun tidak diucapkan oleh lisan kata penanya Ustadz apakah darah yang keluar dari wanita yang sedang haid itu najis adapun ciri-cirinya Baunya tidak amis Dan warnanya seperti darah haid Kalau sudah warnanya seperti darah haid Maka itulah darah haid Walaupun baunya tidak amis Kadang-kadang tanpa bau amis Cuman warnanya tetap seperti darah haid Yaitu kehitam-hitaman Maka itu darah haid Ya, sudah tidak boleh solat kalau wanita mengeluarkan darah yang demikian dan eh, terkena padanya hukum-hukum haid tidak boleh puasa dan selanjutnya. Kita pernah apakah dari kalangan jin yang taat pada Allah dan Rasulnya akan masuk surga Ya tentunya Makhluk mukallaf manusia dan jin ini sama-sama Yaitu sebagian mereka masuk surga, sebagian mereka masuk neraka Sama dengan manusia Tolong sebutkan keutamaan Orang yang mati syahid Keutamaan orang yang mati syahid Dia diampuni segala dosa-dosanya Dan di hari kiamat Dia Tidak Mengalami Hisap yang bertele-tele Sebab dia dengan syahid itu Masuk surga tanpa adab Tanpa hisab Kemudian juga disebutkan oleh Nabi Seorang yang Terbunuh sebagai syahid Dia Diberi Syafaat oleh Allah Untuk mensyafaati 70 orang dari anggota keluarganya Bapak ibunya Saudara kandungnya dan selanjutnya Untuk masuk surga Dan orang yang mati syahid itu Tidak merasakan sakitnya mati Padahal mati itu sangat sakit Dikatakan oleh Nabi Betapa sakitnya mati Sampai dikatakan seperti Kambing yang dikuliti Dalam keadaan hidup Tetapi orang yang syahid Kata Nabi Seperti sakitnya digigit Semut Terus lewat begitu. Ini keutamaan juga bagi orang yang syahid Dan orang yang syahid selamat dari adat kubur Dan dia mendapatkan kenikmatan kubur Dan masih banyak lagi Keutamaan syahid Kata penanya Apakah yang dimaksud Al-Huraba Al-Huraba Yaitu yang diterangkan oleh Nabi Orang-orang Yang menjalankan agama Allah Di saat Kebanyakan orang Meninggalkan agama ini Sehingga Dia terasing dari Komunitasnya Terasing pada lingkungannya Karena Dia menjalankan agama itu Ketika keumuman Komunitasnya Meninggalkan agama itu Ini khuropah Dia menjalankan sunnah Ketika keumuman Lingkungannya penuh dengan bedah. Dia menjalankan tauhid ketika lingkungannya penuh dengan syirik. Dia antipati kepada syirik dan musyrikin ketika lingkungannya cinta mendalam kepada syirik dan musyrikin. Maka orang yang demikian dinamakan kurba. kata penanya solawat badar pernah dinyanyikan oleh kaum ansur ketika nabi dan sahabat hijrah ke madinah, apakah solawat itu boleh dinyanyikan pada saat atau zaman ini solawat badar itu riwayatnya do'ifah sangat lemah sehingga tidak bisa dikatakan sebagai solawat yang diucapkan sebagai sambutan kepada nabi Riwayatnya tentang adanya Salawat itu sangat lemah Kemudian Kata penanya nah, Kalau sudah lemah Jadi tidak bisa kita Menjalankannya sebagai sunnah Ya Kemudian kata penanya Apa yang dimaksud dengan talak satu Talak dua Talak tiga Ya yang dimaksud ialah cerai, ucapan cerai seorang suami kepada istrinya. Aku ceraikan kau satu-satu. Terus, akhirnya setelah beberapa hari suami ingin kembali lagi, rujuk lagi pada istrinya. Rujuknya ya langsung saja, dibawa ke kamar selesaikan. Setelah itu berkelahi lagi Talak lagi Saya cerai ke Dua ini Talak dua S Ketika masa iddah Belum selesai Dirujuk lagi oleh suaminya Setelah itu berkelahi lagi Talak tiga Nah sudah Kalau sudah talak tiga Ini namanya talak Bain suhrah yaitu talak yang tidak bisa kembali lagi ya karena sudah tiga kali Kata penanya bagaimana pendapat Ustadz bila seorang suami menceraikan istrinya disebabkan karena istrinya sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat suami, bahkan sering melawan pada suami, ya enggak apa-apa. Cari ganti. Pernahnya ada seorang teman yang baru pulang dari bekerja di sebuah negeri kafir yaitu Korea Dia dulu berangkat melalui Depnaker dengan menggunakan ijazah saudara saya Kemudian orang tersebut memberi memberikan uang kepada saudara saya sebagai imbalan atas pinjaman ijazahnya Bagaimana hu hukum uang tersebut? Bagaimana kalau sudah dibelanjakan dalam wujud barang? Minimal uang itu subhat, uang hasil nipu. Kalau tidak haram, ya subhat, maka hindari yang demikian itu. Kalau sudah dalam bentuk barang kasihkan orang, untuk selamat dari barang yang haram. Apakah definisi dan hakikat takwa? Definisi dan hakikat takwa itu ialah taat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sejauh orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, sejauh itu pula nilai ketakwaannya. Semakin lemah ketakwa, ketaatan orang, orang itu kepada Allah dan Rasulnya Semakin lemah pula ketakwaannya Kata penanya bagaimana hukumnya orang yang, mengan, yang menghafal Al-Quran Tetapi orang itu belum paham tentang ilmu Tajwid dan Nahu Ya kalau memang demikian hendaknya menghafalnya dengan dibimbing oleh guru Sehingga hafalannya benar dan selamat Begitu Wallahu Wallahu'alamu bisawad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh